Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistio telah mengungkapkan bantahannya atas analisis beberapa media dan pengamat asing soal kebijakan ekonomi pemerintah yang disebutkan sebagai mazhab nomiks baru. Menurutnya, tidak benar Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi yang berbeda hingga berpotensi menjadi kendala baru bagi investasi asing. Untuk melanjutkan bahasan atas analisis dari pengamat asing ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, Mungkin Bapak bisa jelaskan, apa hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai sebuah nomiks? Sistem dia, dia pemikiran, uh, sistemik, kemudian uh, contoh kayak, jadi ada kerangka makronya kayak, kalau kita bilang, uh, hukunomiks gitu, uh, di Venezuela, hukunsafez apa, uh, kerangka pemikirannya, ideologinya apa, kerangka pemikirannya apa, diterapkan dalam bentuk seperti apa, atau dulu regonomiks, gitu yang eh receiver receiver itu prinsip dasar dari pembebasan sektor-sektor eh, ekonomi seluruhnya ke ke pihak swasta, negara hanya watchdog. Jadi dia hanya ngawasi aja, tidak punya peran, gitu. Nah, eh, saya ingat tulisannya Budiono eh di, di Kompas dulu tentang Persepsi yang salah mengenai istilah neolib gitu Nah neolib itu bukan liberalisasi Kalau itu liberalisme gitu Neolib itu justru ada peran negara Di dalam e, proses liberalisasi itu gitu Nah hal-hal seperti itu yang sifatnya ada Ada ideologi, ada paradigm, ada paradigmanya Kemudian ada sistem yang dilahirkan dari e, Pemikiran berbasis ideologi dan paradigma Seperti itu gitu kalau ATA ini kan enggak, enggak ada kok. Ya ini e, apa e, strategis teknis gitu ya, bukan satu kerangka makro yang saya lihat enggak bisa, belum bisa disebut sebagai sebuah nomiks dalam tanda petik itu. Ini manajemen ekonomi normal aja, biasa aja. E, tinggal non-nomiks aja gitu. Lantas berbagai wacana pembatasan, mulai dari dibatasinya impor barang jadi hingga dibatasinya ekspor mineral mentah, apakah itu bukan nomiks baru, Pak Her? Hmm. Mana, wah, sih orang nggak jelas tujuannya apa, secara makro kaitannya itu dengan infrastruktur dalam negeri apa, terus konsep umumnya apa, nggak ada. Eh, apa sih yang, yang berbeda gitu gitulah? Eh, dengan pelajaran-pelajaran ekonomi eh, semester satu aja itu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi. Pas